Assalamualaikum Saudarluun berita pagi edisi hari ini Minggu 7 April 2019 dibacakan Ardian Wanita yang meninggal di Hotel Hermes Banda Aceh ternyata Srikan di Migas Aceh Bocah bocor jantung diagara butuh biaya operasi Tim Konsulat RI di Songkhla tangani nelayan Aceh yang ditangkap otoritas Thailand Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Loksimame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takhengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Sudah luncut Safrina, 62 tahun, wanita yang ditemukan meninggal dunia di kamar Hotel Helmers Palace, Banda Aceh, Kamis, 4 April 2019, ternyata bukan wisatawan. Ia adalah seorang sirikan di Migas asal Aceh yang menetap di Jakarta dan bekerja untuk perusahaan Migas Primer Oil. Ia juga anak dari salah seorang tokoh Aceh, T. Hamzah Bendahara, yang juga mantan Panglima Kodam Iskandar Muda atau Pangdam IM. Informasi yang diterima Serambi News Minggu 6 April 2019, Cut Safrina datang ke Aceh bersama dengan rombongan Primer Oil. Kunjungannya ke Aceh atas komitmen bersama antara Satker Migas bersama dengan sejumlah perusahaan migas yang sedang beroperasi di Aceh. Darlun Muhammad Fatam, 3,5 tahun warga desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara, menderita penyakit jantung bocor. Merisha Fitri, ibu bocah ini, kepada Serambi mengatakan Muhammad Fatan divonis dokter jantung rumah sakit umum daerah Adam Malik menderita penyakit jantung bocor sejak lahir. Rencana anaknya hendak dioperasi ke rumah sakit umum jantung di Jakarta. Namun mereka terkendala biaya operasi dan kebutuhan selama di Jakarta. Seharusnya, ia mengatakan pada 22 Maret 2019, anaknya harus berobat dan dioperasi di rumah sakit umum jantung Jakarta. Meri mengaku penghasilannya dari bekerja sebagai penyuluh pertanian berstatus kontrak di Dinas Pertanian Agara sangat minim. Suaminya juga tenaga honor di kantor camat Bukit Tusam juga hanya menerima gaji kecil. Darlun satu tim dari Konsulat Republik Indonesia di Songla, Thailand dilaporkan telah menangani persoalan 15 nelayan Aceh Timur yang ditangkap pihak keamanan Thailand Jumat 5 April 2019. Sekjen Panglima Laut Aceh, Omar Di, mengatakan pihak DKP-AC melalui kabit pengawasan telah meneruskan laporan Panglima Laut Aceh ke KKP Pusat. Pihak KKP Pusat telah menanggapi dengan memberikan jawaban bahwa tim dari KRI Songla telah menangani dan akan menginformasikan perkembangannya. Seperti diberitakan sebelumnya, but KM Harapan Baru 01 dengan 15 nelayan asal Idiraye Aceh Timur dilaporkan ditangkap oleh pihak keamanan Thailand Jumat 5 April 2019 pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini belum diketahui penyebab KM Harapan Baru 01 ditangkap. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Darlun, seorang santriwa timuk langsa kelas 1 Sanawiyah berinisial NA 13 tahun terpaksa dirawat di rumah sakit umum daerah langsa selama 4 hari karena mendapat perlakuan kasar oleh teman-teman satu kamarnya di asrama tersebut. Diduga akibat perlakuan temannya tersebut, NA mengalami sesak napas, tekanan darah naik tinggi dan badannya membengkak. Nurut orang tua NA, kejadian ini telah berulang dialami korban. Namun luput dari pengawasan pihak sekolah. Pihak keluarga korban pun menuntut tanggung jawab pihak MUK untuk pengobatan lanjutan NA. Orang tua korban Ismail 43 tahun dan istrinya Salmiati 35 tahun mengatakan anaknya itu dirawat di RSUD Langsa sejak Minggu 31 Maret 2019 lalu dan pada Kamis 4 April 2019 pagi NA dibolehkan pulang oleh dokter. Menurut ibu korban Salmiati beberapa waktu lalu anaknya sudah sering dipukuli temannya di kamar asrama yang pertama ditempati. Lalu Pamung, penjaga asrama, mengetahui hal itu dan memindahkannya ke asrama lain. Waktu itu Pamung berjanji kepada orang tua NA bahwa NA tidak akan dipukuli lagi santriwati lain. Sudalun Shakira Tunisa, 4,5 tahun, bayi pasangan Basuki, 31 tahun, dan Antiah, 30 tahun, korban kebakaran rumah, Kamis 4 April 2019, di Gampung Pasibaru Siglipidi kini dilaporkan mulai pulih dari trauma. Saat kebakaran terjadi, bayi perempuan ini tertidur di dalam ayunan di rumah dan sempat terkurung api selama 10 menit dan kemudian diselamatkan warga bernama Yuskar yang menerobos kobaran api. Antiah 31 tahun ibu bayi tersebut mengaku pasca kejadian anaknya mengalami trauma. Kepala Puskesmas Kota Sigli Dr. Elianur yang memeriksa bayi pada Sabtu mengatakan kondisi bayi mulai pulih. Sebelumnya pernapasan bayi sempat terganggu akibat menghirup kepulan asap saat api membakar rumah. Namun karena cepat mendapat pertolongan, kondisi bayi malang tersebut kini semakin membaik. Jadlun Dewan Eksekutif Bank Dunia resmi menunjuk David Melphys sebagai presiden baru Bank Dunia pada Jumat 5 April waktu setempat. Melphys merupakan kandidat yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia berhasil memperoleh suara bulat dari Dewan. Mengutip dari Reuters, Sabtu 6 April, Bank Dunia menyatakan Melpos akan memulai peran barunya pada selasa 9 April 2019 bertepatan dengan pertemuan musim semi Bank Dunia dan Dana moneter Internasional atau IMF. Sebagai informasi, Melpos adalah mantan kepala ekonomi Birch Stearnsensko yang menjadi penasihat kampanye Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 lalu. Ya, merupakan satu-satunya kandidat Presiden Bank dunia menggantikan Kim Yong Kim dari newsroom serambi Tanyum perma sekian berita pagi edisi Minggu 7 April 2019 berita siang seram BfM hadir kembali pukul 700 waktu Indonesia baraat berita pagini juga bisa anda akses di situ internet www.ram follow juga Twitter at seram Bfm